Aku anak rohis, selalu optimis Bukannya sok nasis, kami memang manis Aku anak rohis, selalu optimis Bukannya sok nasis, benci anarkis walau kantongku tipis bukan